Mitra bisnis quick Kiangi berpandangan, upaya KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di tanah air membutuhkan langkah komprehensif yang mencakup seluruh aspek, mulai dari sosial budaya hingga psikologis. Mengingat, korupsi telah begitu membudaya pada setiap lini birokrasi, sehingga bisa dikatakan Indonesia telah berada dalam kondisi darurat korupsi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan quick Kiangi. Baik Pak Kwek, kemarin Bapak telah mengulas aspek sosial budaya dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, apakah hal itu mengindikasikan korupsi di tanah air tidak hanya sekedar mencuri uang negara? Tidak, sekarang terutama tidak. Bagaimana bisa difahami kalau orang sudah kaya dari korupsi, masih korupsi terus dan tidak berhenti. Misalnya polisi yang disebut-sebut Tempo Rekening Gendut, itu kan puluhan miliar, 80 miliar, 100 miliar. Ya akhirnya tidak ada tidak ada cenderungannya, tapi... Apa mereka berhenti? Terus kemudian eh, jumlah pegawai yang begitu banyak. Ya itu tidak secara alat. Itu kan mengurangi mengurangi anggaran yang untuk eh, PNS. Sehingga kalau itu dikecilkan sampai memenuhi kebutuhan. Itu kan lalu banyak uang yang anggaran tersisa untuk meningkatkan gaji mereka. Nah sekarang yang secara psikologis ya. PNS ini punya kuasa mengurus pengusaha Tapi pengusaha yang diurus, kayanya itu nggak kira-kira. Nah kalau pengusahanya entrepreneur nggak apa-apa, tetapi manajer-manajer mereka juga juga jauh dan untuk jangka waktu yang lama dikatakan ya pantaslah lah dia di sektor swasta. Jadi ada suatu pikiran yang salah kaprah kalau jadi pegawai negeri itu mesti mesti kere gitu, mesti meskin kalau nggak lucu gitu, ya kan? lumrah laun lalu dikatakan no, dan oleh karena itu kalau pegawai negeri berkorupsi lumrah gitu kan. Nah, ini urusan-urusan ini yang yang aspeknya tidak maling, nyolong, ditangkap, dimasukkan penjara yang bukan begitu. Ini kan harus ada yang address, harus ada yang memikirkan. Nah, karena itu tidak pada hakikatnya tidak melekat pada polisi dan jaksa, berikanlah kepada KPK. Lantas kalau KPK terlihat fokus pada peran penindakan dibanding pencegahan, apakah itu berarti KPK telah lari dari kitohnya, Pak Kwik? Sebetulnya tidak, Sebetulnya tidak. Itu kan dibentuk untuk begitu. KPK kan dibentuknya kan memang untuk menangani masalah korupsi bagaimana mestinya tanpa pandeng pulu dan ya. Dan, dan dalam hal ini KPK bolehlah berhasil kan? Demikian Kwiky Anggi, Benny Rahmadi, Pas FM.